Asyadu an la ilaha illallah wa hudahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullah Hakka tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairal hadji hadji muhammadin sallallahu alayhi wa Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid-dini Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakunallah. Para hadirat, para ibu yang hadir di kompleks uh, di Sawu dan kompleks Pondok Santren Jamilur Rahman, Glondong Wirakerten dan sekitarnya. Rahimani wa rahimakunallah dan juga para pendengar Radio Muslim di 14.67 AM. Yang dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan kajian kita membaca sebuah buku kecil yang ditulis oleh uh, guru kita semua yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bader hafizahumullah. Yang beliau beri judul buku ini dengan sifat azawjah az as-salihah Sifat-sifat seorang istri yang salihah Pada kesempatan-kesempatan yang lalu Kita telah membahas beberapa sifat-sifat seorang istri yang salihah Kalau tidak salah sekitar tiga sifat ya. Tiga sifat istri yang salihah Dari halaman pertama sampai halaman ke-26 atau ke-27 InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan membaca sifat-sifat uh, istri yang salihah yang lainnya. Itu berarti sifat yang keempat. Ya. Kata Sheikh Hafizullah Ta'ala di halaman ke-27, وَمِنْ سِفَاتِ الْمَرْعَةِ الصَّالِحَةِ Dan di antara sifat-sifat seorang perempuan atau seorang wanita yang salihah, Ma jaa fi Sunan al adalah apa yang datang ini apa yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan Baihaqi An Abi Udaynah As-Sadafi dari Abi Udaynah As-Sadafi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bersabda Khairunisaikum Sebaik-baik Isteri kalian adalah Sebaik-baik wanita Di kalangan kalian adalah Al-Wadudu Al-Waludu Al-Muatiyatu al, al, al, al muasiatu Idhat Taqain Allah Sebaik-baik wanita Di kalangan kalian adalah Al-Wadud Yang pe nyayang, alwalud yang subur kandungannya, almuatiyah yang tidak kasar, almuasiah yang senantiasa membantu suaminya. Ya, almuasiah senantiasa menunaikan atau memberikan kebutuhan apa yang diinginkan oleh suaminya. Penolong, membantu suaminya. Ini empat ini akan menjadi baik idzat taqainalloh kalau mereka bertakwa kepada Allah ya jadi sifat wanita yang terbaik adalah wadud nanti insyaallah utara keterangannya satu per satu akan dibahas oleh syekh wadud itu penyayang ya kemudian alwalud subur ustaz saya ingin jadi wanita yang baik Tapi saya kebetulan adalah wanita Ditakdirkan oleh Allah menjadi wanita yang tidak Subur Bahkan Infertilitas Sama sekali tidak Bisa melahirkan keturunan Apakah saya tetap masih bisa menjadi wanita yang terbaik Tunggu jawabannya ya, Tunggu jawabannya Jawaban ringkasnya Insya Allah bisa Ya, almuatiyah adalah yang tidak kasar, lembut berarti ya, lembut. Nah. Kemudian almuasiah adalah wanita yang senantiasa membantu keperluan suaminya. Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Dua puluh lima persen, dua puluh nanti dihitung kita sudah ada berapa persen? Tapi syaratnya semua ini adalah idhat takoi nallah kalau wanita tersebut ya bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala barulah bermanfaat. Kemudian sebaliknya kata Rasulullah saw washarunisa ikum dan seburuk-buruk wanita kalian, seburuk-buruk istri kalian. Seburuk-buruk wanita di kalangan kalian adalah Al-Mutabarijatu Wanita-wanita yang suka Tabaruj Ya Tabaruj itu pamer kecantikan Ya, pamer kecantikan Pamer perhiasan di Perhiasan itu ada Yang asli Ada yang tambahan Ya yang asli itu adalah misalnya tinggi badan, kemudian rambut, kemudian warna kulit, kemudian kecantikan, bentuk mata, bentuk hidung, gigi, jumlah gigi, ya, dan seterusnya, ya itu adalah apa? kecantikan yang asli, kecantikan yang bawaan itu seperti itu. Adapun kecantikan tambahan itu adalah uh, sesuatu yang tambah. Ya, misalnya kalung atau gelang ya dan yang lain-lain nanti -lain, insyaallah taala akan kita bahas e, berikutnya insyaallah taala ini yang pertama yang kedua <tuk> almutaqayilat wanita-wanita yang sombong ya wanita-wanita yang yang sombong sekilas namanya sombong adalah seperti takhebur itu adalah orang yang wanita yang suka Gomtunas uh, dia itu menghina dan merendahkan orang lain, ya. Kemudian menolak kebenaran. Ini juga termasuk uh, unsur dari kesombongan. Wahunal munafikat dan mereka adalah wanita-wanita yang munafikat. Ini seburuk-buruk wanita adalah wanita-wanita yang munafik. Munafik itu berwajah dua, ya, yang satu wajah digunakan untuk supaya dilihat manusia baik, tapi di dalamnya dia memiliki wajah asli, yaitu membenci kebaikan, menolak kebaikan, menolak eh, al Islam, nah, ini lebih parah lagi menolak menolak Islam, ya menampakkan keislaman dan membenci membenci keislaman di dalam hati menyembunyikan kebencian terhadap Islam. La yadkhulul jannata minhunna illa mislul ghurab al-aqsam. Tidak ada yang masuk eh, apa namanya ke dalam surga dari mereka ya, seperti eh, kecuali seperti halnya al-ghurab al-aqsam. Nanti insyaallah taala akan e, kita bahas secara lebih rinci satu per satu apa yang dimaksud dalam eh apa namanya? dalam hadis ini insyaallah taala sesuai yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al Abad Al Bader insyaallah taala. Baik, e, kita akan masuk pembahasan akan kita baca selanjutnya. Di sini dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahawa sebaik-baik wanita adalah yang memiliki empat karakter ini. Dan seburuk-buruk wanita adalah wanita yang memiliki tiga karakter ini. Ya, siapakah mereka? Yang pertama adalah sebaik-baik wanita. Ya, kita ingin menjadi, ibu-ibu ingin menjadi sebaik-baik wanita. Yang pertama Al-Wadud. Di halaman 28 disebutkan. فَانْدُرْ إِلَا هَذِهِ السِّفَاتْ لِيَا الزَّوْجَهَ السَّالِحَةِ Coba perhatikan sifat-sifat e, istri yang salihah berikut ini. Ya, coba perhatikan sifat-sifat istri yang salihah berikut ini. Yang pertama adalah Al-Wadud. Al-Wadud itu penyayang. وَهَذِهِ سِفَتٌ كَرِيمَةٌ Ini adalah merupakan sifat yang mulia. Merupakan sifat yang mulia, wahulatun hamidah filmar ati salihah dan merupakan perhiasan yang sangat terpuji, ya, perhiasan yang sangat terpuji, filmar ati salihah pada diri seorang wanita yang salihah, wazawjati al mubarakah dan seorang istri yang penuh barakah, al wadud Wadud itu adalah ai almutasifatu bilud itu wanita-wanita yang memiliki sifat wud kasih sayang, ya kasih sayang. Wah husnut tawadud dan bagus e, tawadudnya, bagus kasih sayangnya. Ini adalah alwadud, ya wadud berarti wanita yang pengasih sayang. Wa ahak punnas bidalika azwas dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang istri adalah suaminya, ya, suaminya yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang istri. Antuh sina ya. atawat duda idahi hendaklah seorang istri memperbaiki sikap kasih sayangnya memperbagus sikap kasih sayangnya kepada sang suami. Hakunas ya. biddali ke zauts. Orang yang paling berhak untuk dikasih sayangi oleh seorang istri adalah suaminya. Maka Hendaklah seorang istri semakin menyayangi suaminya. Wa antak siba mashairahu dan hendaklah dia berusaha menarik, e, memikat taksiba memikat perasaan suaminya masairahu wa atifatahu dan ee, naam masair dan atifah sama ini perasaan hendaklah dia berusaha merebut ya, perasaan dan cinta dari suaminya bi kalimatil latifa dengan ucapan-ucapannya yang lembut kalimat Alatifa Al yang lembut, wafadhah al-azbah, wafadhah al-azbati dan dengan lafadz-lafadznya yang azbah, sejuk, ya, kalimatnya lembut, kemudian sejuk didengarkan. Jadi suami itu enak mendengarkannya. Wahhusnu tawadudi halahu dan memperbaik kasih sayangnya kepadanya. Fi mu amalatiha dalam bergaul kepada atau dalam bergaul dengan dengan suaminya. Wa fi madhariha dan dalam penampilan sang istri jadi berbuat baik dengan penampilannya. Wahai atiha ya. dan dalam kondisi kondisi badannya. Ya. Penampilannya bagus. Kondisi badannya bagus Kata-katanya lembut Kemudian pergaulannya juga Baik, itulah namanya Al-Wadud ya. Dengan kata-kata Dengan muamalah, dengan penampilan Itu cara berbuat lembut kepada Suami Fattawadudu Ya kunubil kalam Maka bersikap lembut itu Bisa dengan ucapan Tawadud ya. Bisa dengan ucapan Waya kunu bil hai'ah Bisa dengan e, Kondisi badan, hai'ahnya ya, Penampilannya, sama Waya kunu bil madhar Madhar ini berarti penampilan luarnya Bajunya Mungkin kalau perlu ya e, Make up, mungkin begitu ya Di depan, suaminya Waya kunu bil amal Dan dengan Perbuatan Dengan perbuatan dia Cara salamannya Ya enggak kasar, wes gitu kan. Nah, kemudian apa namanya? cara menggandengnya ya. Begitu. Kalau memang mau menggandeng suaminya. Wa yaqulu Demikian juga dengan akhlak. Sebagaimana masyaallah di depan suaminya itu seperti seorang misalnya seorang putri di depan sang raja, ya. Suami saya gak seperti raja Kalau suami anda tidak seperti raja Jadilah anda seorang Putri Tetap Jadi jangan kalau suaminya gak kayak raja Kemudian anda juga menjadi apa Pembantu, jangan Jadi kalau suami anda memang bukan raja Penampilannya juga jauh dari seorang raja Tetaplah anda menjadi seorang apa Putri Dan lumayan daripada tidak ada putri dan raja Sama sekali jadi begitu, falakul Fa hal berusahalah semaksimal mungkin. Kelihatannya ringan di bibir akan tapi berat dalam masalah apa? pengamalan. Bi, wah oh, gitu kan. Bapak kek, bapak kek, ya kan? Manggilnya aja udah menggelegar, ya kan? Ini ya. Maka manggil sesuai dengan kebutuhan, termasuk dengan anak, ya. Jangan membentak-bentak dengan anak, karena ini termasuk penampilan dia di depan suami, jadi di depan suami itu kalau bisa menjaga penampilan, jaim ya, jaga imet, katanya begitu ya, jaim, tapi betul-betul dalam rangka mengharapkan apa? pahala, bukan hanya sekedar eh, apa namanya, jaga imet, tapi ternyata dia, na'udzubillah, menyimpan kedengkian dalam masalah hal dalam masalah itu, nah maka, eee eh, hati-hati ya, hati-hati dalam bersikap kepada suami. Ini namanya wadud. Ya, wadud, penyayang. Ya, al-wadud. Termasuk juga tentu kasih sayang dengan orang-orang yang dicintai oleh suaminya. Dengan ibu suami, dengan bapak suami, dengan e, anak suami, ya, dengan anak suami. Sama. Anak suami itu bisa dari dia, dari rahim sang istri, bisa dari rahim istri yang, yang lain, ya. Atau mungkin keponakan dan yang lain-lain. Siapa saja yang ada ittisal, ada hubungannya dengan suami, dia berusaha untuk berlaku lembut karena khawatir kalau menyakiti mereka akan menyakiti hati suami, ya. Alhamdulillahihindaleik. Nah ini al-wadud, 25%. Kalau sudah ada seperti ini alhamdulillah. Tinggal ibu-ibu nilai saja diri kita sendiri. Kita sudah berapa persen untuk mencapai al alwujud? Oh, Ustaz, alhamdulillah saya penuh 25%. Barakallahu fi. Ustaz, saya 20%. Ustaz, alhamdu lillah. Tingkatkan. Ustaz, saya 5%. Inna billah. Ya. Tingkatkan untuk menjadi al alwujud dengan kata-kata, dengan penampilan dengan sikap ya dan dengan yang yang lainnya. Ahlad, nggih, yeah. monggo. Okay. Jadi begitu. Ini yang pertama. Jadi sifat yang pertama. Yang kedua adalah alwalud ya. Alwalud tadi kita terjemahkan apa? Banyak. Banyak anak keturunan, ya kan? Banyak keturunan, subur, subur. Alwalud. Nilainya berapa? 25%. Ya, gampangnya begitulah ya. Tidak ada si dalilnya 25% 25% itu tidak ada ya kan? Ini untuk memudahkan kita dalam menilai diri kita Jangan menilai orang lain Begitu melihat temannya yang bentak Nah 20% nanti Jangan ya ya kan? Untuk menilai diri Sendiri di hadapan suami Dan keluarga Al walud kathirul injab Masya Allah Banyak anak Ya Ibu di sini, masya Allah, ada yang lima, masya Allah, ada yang enam, masya Allah, ada yang sepuluh, ada sepuluh. nggak tahu terbanyak di sini saya dengar berapa ini. Kalau dari satu ibu ya, Hah? ada saya itu dengar seorang kiai di Purbalingga itu saudaranya dua puluh empat Dari satu ibu. <laughs> Masyaallah, dari berapa? Satu ibu. Nah, ini dua dari satu ibu. Ya. Masyaallah itu berarti nikahnya umur berapa? Kemudian berapa tahun sekali punya punya anak? Masyaallah. Dan semuanya jadi manusia. Masyaallah, jadi orang. Alhamdulillah. Ilah selama ini tidak ada manusia yang melahirkan kambing, tidak ada manusia yang melahirkan sapi, bahkan sapi dibantu kelahirannya oleh manusia. Alhamdulillah semua jadi orang, ya. Artinya orang normal orang. Ya, makanya kalau memang memiliki kemampuan seperti itu dan tidak mengganggu kesehatannya, Bismillah tidak ada, tidak ada masalah. Dan masih mudah dalam masalah pendidikan anak, Bismillah, ya. Wahyia sifatun hami datun. adalah sebuah, sebuah sifat yang sangat terpuji. Tilmarah pada diri seorang wanita. Wahyamin khairin nisa. Dan seperti ini adalah orang yang wanutup, wanita yang banyak anak. Ini adalah termasuk punya potensi menjadi wanita yang terbaik. Ya. Wahidah kana tilmar atau sebaliknya. Apabila ada seorang wanita Muktalatan teruji atau diuji oleh hal dokter-dokter Muslim menganjurkan dia untuk dia apa steril steril apa dia apa namanya diputus uh, jalan kesugurnya ya di steril maka yang seperti ini fahda amrun la ya yang seperti ini tidak membahayakan dia tidak lantas menjadikan wanita itu buruk. Ya, berarti tadi pertanyaan terjawab bagaimana kalau wanita Tidak punya anak atau tidak bisa mendapatkan anak yang jumlahnya apa? banyak. Insyaallah wanita itu tetap bisa menjadi wanita yang yang terbaik ya. Wanita yang yang yang terbaik insyaallah Ini tidak karena dia terhalang oleh sebuah penyakit yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh li'annahu laisa amrun Karena kondisi itu bukan karena tindakan eh, yang atau kesalahan yang dilakukan oleh wanita. Bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh sang sang wanita. Laisa amron qassarat fi bukan perkara yang disebabkan kesalahan sang wanita taksir, itu atau kasar, itu artinya memudah-mudahkan jadi menyepelekan, tidaklah saya tidak ingin punya anak ya. saya ingin tetap langsing ya, sampai tua ya. jadinya tidak mau punya punya anak, ternyata Masya Allah sudah nikah, sudah tidak punya anak sengaja lagi kemudian tetap saja mengalami pembangunan 5 tahun sekali. Apa itu? Badannya gemuk juga, ya kan? Mengalami perkembangan. Sudah nggak punya anak dengan sengaja, eh, badannya tetap saja menjadi apa? Tua. Kan rugi dua kali itu. Mendingan punya anak, meskipun badannya nanti akan ber berkembang. Ya, mengalami perkembangan. Sebagaimana anak-anaknya juga mengalami apa? Perkembangan sang ibu mengalami pertumbuhan bersama tumbuhnya sang sang anak dan ini realita yang banyak banyak terjadi. Nah lianahul amron leisa eh, leianahul leisa amron khasratfi ini bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh sang wanita. Al saat hia fil ikhlal bi atau sesuatu yang diusahakan oleh sang wanita tersebut. Untuk merusak kesuburannya. Sengaja. Ya, sengaja apa? Di. Kalau kita berarti ada. Sterilisasi. Enggak ya, ingin punya anak tadi itu. Fala yuhasibu halah. Ala dhalik. Maka Allah tidak akan memperhitungkan hal itu. Tidak akan menyalahkan wanita ter, tersebut. Bahkan itu adalah ujian. Kalau dia bersabar. Berarti dia mendapatkan apa? pahala ya. Kondisi dia tidak bisa wadud, tidak bisa punya anak itu karena sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tik> yang seperti itu tidak membahayakan sang wanita, tidak merubah kebaikan sang sang wanita. Wala <tik> yanafa Galika ma alsalahihah dan tidak berlawanan dengan kebaikan sang wanita. Berarti wanita tetap bisa menjadi baik, ya meskipun dia tidak walut secara e, penciptaan, dia tidak subur. Ya. Itu merupakan ketetapan dari Allah subhanahu wataala. Yang jadi masalah adalah ketika apa? Sengaja, ya. Sengaja tidak mau punya anak. Ya. Nih, so ini menjadi masalah. Maka walut, antara ciri wanita yang baik adalah kasirul injab banyak kelahirannya, banyak memberikan keturunan kepada sang suami. Nah, toh nanti juga istri dan suaminya akan mendapatkan e, manfaat dunia dan akhirat ya, manfaat dunia akhirat yang akan mengurus dia di masa tua kalau mungkin dia sudah tidak bisa apa-apa akan menjadi semakin apa? banyak, anak satu pergi masih ada yang nunggu masyaAllah orang tua itu kan badannya sakit-sakitan kadang kepala sakit dipijet, kakinya pegel pindah ke kaki, tangannya apa? pegel tangannya dipijet, punggungnya gatel, kan nah, begitu nah coba bayangkan kalau penyakit itu datang bersamaan yo mumet, yo sikil pegel yo tangane pegel yo gegere, gatel satu, dua, tiga empat, kalau punya empat anak si kalau kalsirah satu di kepala satu di kaki satu di tangan, tangannya dua-duanya dua di tangan ya, punggungnya ada yang Ngukuri, masa Allah itu kan gambaran apa idealisnya ya logika manusia kayak gitu semakin banyak anak maka akan semakin banyak yang akan mengurusi dia insya Allah di masa tua ya semakin banyak anak satu ngerawat menjelang kematian satu tetap mentalkin satu menyiapkan penguburan satu menyiapkan kayak gitu oh, kok tega banget turung mati es disiapkan aboh kuburan Kafan, kafan, beli kafan. Nah, sudah ada yang menyiapkan apa? Tidak masalah. Kita ini kalau memang sudah akan mati, anak-anak kita menyiapkan kuburan bagi kita tidak ada masalah. Disiapkan tidak disiapkan kita juga akan apa? Mati. Enggak nama betul? Iya. Jadi tidak ada sakit hati karena kita pasti akan mati semuanya. Ya, akan tetapi. Sebaik-baik kematian adalah dalam keta ketaatan Tapi, Ini e, dalam masa ketika seorang itu Di antara manfaatnya memiliki anak banyak Demikian juga ketika akan bepergian, Satu mungkin sedang sibuk dengan pekerjaan enggak ada yang bisa atau ini enggak bisa ngantar Si fulan bisa ngantar Masya Allah Ini fungsi di antara anak yang banyak Dalam masalah akhirat Masya Allah Kalau semua mereka minimal minimal mendoakan orang tuanya saja sudah sudah berapa doa yang terpanjat dari lisan mereka Allahumma fi walidaya wali warhamhu ma kama rabbiyani sagira diangkat derajatnya oleh Allah coba bayangkan kalau misalnya 10 anak semuanya doakan dan doa mereka satu dikabulkan saja. satu yang yang satu saja dikabulkan oleh Allah apalagi semuanya dikabulkan oleh Allah sehingga dalam Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir disebutkan di sana bahawa nanti ada seseorang yang masuk surga. Kemudian dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari jatahnya. Sehingga dia heran, "Ya Rabb, dari mana derajat surga yang tinggi ini saya dapatkan? Sementara amalannya apa Pas-pasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Min istighfari wa ladikallaka." Itu semua adalah hasil dari istighfar anakmu permohonan ampun anakmu untukmu, masya allah. dimari silahkan kita ini ya kalau yang memang punya kemampuan ibu-ibu ya dan masih muda ya masih produktif dan kesehatan tidak terganggu ya kesehatan tidak terganggu dan memungkinkan untuk hal itu maka monggo ya anak di Berbanyak. Ya anak di Berbanyak Wallahu ta'ala ya. aklam bi Nah, Amma Ingka anathiyawaludan Adapun Halaman 29 Apabila dia sifat asalnya Sesungguhnya dia itu Subur Subur ya. Lakin hatamna'ul awlada Akan tetapi dia Menahan diri untuk punya anak. Waktu tahun injab bahkan memutus tali kelahiran sengaja, sengaja. Tak ya. ada sebab syar'i untuk memutuskannya. Watas afikati, watas afikatiha bahkan dia berusaha untuk memutusnya. Lakukan operasi lah. Melakukan mohon maaf ya pembatasan pembatasan. Uh, kelahiran padahal dia masih mampu Untuk punya anak Dan tidak ada unsur untuk Dia melakukan hal itu Dia mampu untuk punya anak Kondisi dari si Kalau orang awam mengatakan Kondisi ekonomi ya mampu Padahal kalau untuk punya anak Tidak harus pertimbangan seperti itu Lahir anak sudah bawa jatah Rezkinya Allah tunjukkan Meskipun mungkin bapaknya saat itu gajinya sedang amblek, makannya cuma cuma nasi campur garam itu sudah alhamdulillah itu ya nasi garam. Terkadang nggak ada garam ya cuma nasi sama apa air. Tapi ternyata anak di perutnya malah tumbuh besar karena banyak nasinya, ya kan? makan nasi karena katanya janinnya tambah apa? Besar. Ini bukti bahwasanya Allah sudah menetapkan rezeki buat sang janin. Begitu keluar, mau keluar diputus sama bidanya itu pusernya diketok. Yuh, sumber rezekinya di putus. Bayikan makanya lewat mana? Lewat pusar. Ya kan di dalam perut ibu makanya lewat plasenta kemudian lewat pusernya. Puser itu satu tanda pada diri Anda yang tidak akan pernah hilang bahwasanya dulu Anda ada di perut ibu Anda. Dulu Anda tidak bisa apa-apa, Anda dibernikmat oleh Allah melalui ibu Anda. Enggak bisa dipungkiri itu sama sekali. Makanya kalau lihat pusar ingatlah ibu Anda. Doakan mereka. Ya, doakan mereka. Ya Allah, dulu saya makan lewat ibu. Eh begitu keluar sang bidan alhamdulillah laki-laki langsung pas diputuslah jalur makanan ya atau tidak apa ada yang dibiarkan pusarnya nanti nunggu 20 hari ya e, biar makanannya puas dulu enggak langsung putus tapi begitu diputus Allah berikan rezeki yang tadinya ASI enggak bisa ngalir begitu kepala nolol ke dunia Asi ibu langsung apa? Ngalir Subhanallah Dua lagi Dua Yang tadinya jalan makannya berapa? Sumber makannya satu Sekarang sumber makannya dua Ada yang katanya rasanya manis semuanya Ada yang katanya rasanya asin semuanya Ada yang satu manis Yang satu asin Masya Allah Yang satu pakai gula Yang satunya pakai Garam itu misalnya gimana itu Allah itu? Itu luar biasa. Makanya itu kemu, kemurahan dari Allah. Setiap janin membawa rizkinya masing-masing. Jangan kita ini takut punya keturunan hanya karena alasan nanti anak saya makan apa? Insya Allah kalau ada nasi makan nasi. Kalau tidak ada ya makan kaplek. Orang tua kita juga dulu bisa makan hidup. Masyaallah Allah setul Setengah tua terlemuk Ginuk-ginuk hmm? Padahal makanannya apa? Apa adanya? Sehat-sehat ya. Banyak teori-teori yang membuat kita ini ketakutan Sehingga anak nanti khawatirnya Tidak menjadi anak yang cerdas Tidak menjadi anak yang sehat Sehingga kalau ingin punya anak lagi ya, Khawatir dengan hal itu Ini teori-teori yang terkadang membuat kita ini uh, Ketakutan Masalah anak kita titipkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia sudah menciptakan anak itu dan mengeluarkannya dari perut ibu. Yakinlah, rizkinya sudah apa? Dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayi lama-lama bergerak, bisa merangkak. Setelah merangkak, Bisa apa? Ngadek-ngadek, setelah itu bisa berjalan. Bisa makan sendiri. Lihat item-item di pojok rumah, dimakan. Masya Allah. Ya kan? Enggak peduli itu tai cecak. Tai kodok, terkadang langsung dimakan. Ya kan? Lihat termuan roti, dimakan. Terus begitu bertumbuh. Disuap, makan terus. Masya Allah. Itu yang bisa berusaha, bisa bergerak. Makanya jangan kita ini sampai takut. Enggak mau punya keturunan atau membatasi keturunan karena takut apa anaknya mau makan apa ya jangan sampai seperti itu watas afikat bahkan wanita tersebut asalnya subur tapi dia berusaha untuk memutuskan jalur kesuburannya fahad fi dorun alaiha maka yang seperti ini akan menimbulkan doror bahaya bagi wanita tersebut dia tidak lagi disifati dengan al walud. Jadi sifat al walud itu secara zahir itu adalah e, banyak melahirkan, subur. Tapi kalaupun ditetapkan oleh Allah dia bukan menjadi seorang wanita yang subur, tetap tidak mengurangi kebaikan seorang seorang wanita, ya. وَقَدْ قَالَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ menikahlah dengan seorang wanita yang wadud yang penyayang yang walud yang banyak anaknya yang subur maksudnya فَإِنِّي مُكَاثِرٌ bikumul umama, sesungguhnya aku mukatsir akan berbangga-bangga bikum dengan kalian al-umama berbangga-bangga dalam jumlah yang banyak bikum dengan kalian dengan, dengan menggunakan kalian al-umama di depan para ummat yaumal qiyamah pada hari kiamat kelak jadi prinsip kita adalah menyumbang menyumbang kebanggaan untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak, kalian kami lahirkan dengan izin Allah supaya kalian menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Bangga. Jadilah kalian anak-anak yang saleh, salihah, pejuang Islam. Kalaupun kalian tidak bisa mengajarkan agama Islam, jadilah kalian menjadi apa? Pembela Islam, jadi gitu, mungkin perlu kita sampaikan kepada anak-anak supaya mereka punya ruh semangat untuk membela Islam, dengan akal, okol kalau tidak bisa dengan akal ya dengan apa okol, okol itu kekuatan ya. okol dari harta, kemudian tenaga, dan yang lain apa yang bisa kita sumbangkan untuk Islam maka kita berikan ini anjuran yang sangat luar biasa. Sehingga diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab RA, terkadang dia menikahi seorang wanita. Ya, terkadang dia menikahi seorang wanita. Bukan tertarik karena kecantikan wanita tersebut. Tidak. Ya. Dan dia menggauli wanita tersebut. Bukan karena syahwat yang menggelora pada diri Umar bin Khattab. Bukan. Tapi semata-mata kata beliau, saya ingin turut serta untuk membanggakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini niat yang luar luar biasa dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk ibu-ibu sekalian dan juga para pendengar Sekalian Rahimani Wa Rahimah kullallah. Taib Ini ada sedikit pertanyaan Assalamualaikum Ustadz Kalau suami menginginkan membatasi jumlah anak Sementara istri masih menambah anak Ingin menambah anak Bolehkah istri memprogram kehamilan Tanpa sepengetahuan suami Syukran Ustadz Pertanyaannya gimana istri mempertahankan Pertanyaan saya Gimana cara istri memprogram kehamilan Tanpa sepengetahuan suami Itu kan repot Istri gak mungkin hamil tanpa Suami Kecuali sebagian wanita-wanita yang fasik Yang fasik Dia mengambil bibit Dari laki-laki lain Kemudian memasukkan ke dalam apa? Rahimnya Sehingga tahu-tahu suami loh, loh, loh, loh, loh Kok hamilnya dari mana ini? Dari bang sperma. Nah untuk bilamin, ini satu. Mungkin kalau seperti itu tidak bagus. Atau mungkin ada kemungkinan kedua. Ya, biasanya suami menggaulinya di hari-hari non subur. Ya, di hari-hari apa? Non subur. Dan yang tahu subur dan tidaknya siapa? Sang istri. Sang istri sengaja ya, Mengaburkan Pengetahuan suami Sehingga Suami menggaulinya di masa-masa apa? Subur ya, Sehingga terjadi apa? Kehamilan, ini mungkin yang dimaksud ya, Mungkin yang dimaksud seperti itu e, Dengan cara Berdusta Simbo ke Mama ke Masa subur apa duduk? Subur Agak ah, musim kemarau kok nah, Ini lagi musim kemarau kok Oh ya sudah Berarti bukan subur Jadi maksudnya sudah lama memang kota Jogja tidak hujan Bukan saya tidak subur Saya lagi subur-suburnya Tapi kota Jogja sedang tidak tidak subur Ini berdusta seperti ini toh. Sebaiknya jangan dilakukan yang seperti itu Kalau memang istri ingin menambah anak Maka bicarakan baik-baik dengan suami. Kenapa suami menahan diri untuk menahan, menahan menambah anak? Kalau niatnya alasannya dibolehkan oleh syar'i, Tidak ada masalah. Tapi kalau alasannya takut karena rezeki usaha-usaha saya lagi seret, nanti anak makan apa? Ini tidak boleh ini. Alasan-alasannya tidak boleh, maka harus dinasihati suaminya. Diyakinkan supaya ketawakalannya kepada Allah bertambah. Ya, ini. Kemudian kalau suami terus saja tetap enggak mau, maka istri tidak perlu memprogram kehamilan tanpa sepengetahuan apa? Suami. Dia dalam kedudukan seorang wanita yang subur tapi terhalang untuk mendapat apa? Anak. Misalnya, dia sesungguhnya wanita yang subur. Ya. Tapi ditakdirkan oleh Allah Belum punya apa? Suami ya. Atau mungkin Sudah pernah punya suami Anaknya baru satu atau dua Kemudian menjanda Setelah itu belum ada orang yang ingin mendekatinya Melamarnya menjadi sang, sang istri Maka yang seperti ini Wanita-wanita yang Tidak lagi punya anak Karena kondisi-kondisi seperti ini Tidak termaduroti sedikit pun dia kedudukannya tetap sebagai wanita yang baik ya dia sudah berusaha untuk menikah lagi belum juga ada yang mau uh, melamarnya belum ada calon suami yang cocok dengan dia ya sama dengan wanita yang sudah ingin punya anak tapi suami menghalanginya suami tidak ingin menambah anak insyaallah wanita tersebut tetap bersifat baik ya hanya saja saya sarankan untuk mencari alasan Kenapa suami gak ingin nambah anak lagi Ya Apa kemungkinan karena alasan kesehatan Yang dia pandang Istri kalau setiap melahirkan Dari bulan pertama sampai bulan kesembilan Badan jadi kurus Kering Tiduran terus di Pembaringan ya Sampai kemudian Ketika melahirkan pendarahan Banyak sekali Tansi tinggi dan yang lain Ini kan mengkhawatirkan kondisi-kondisi semacam ini Mungkin karena alasan Alasan itu Maka harus dicari alasannya Tapi kalau alasan yang hanya sekedar takut Nanti anak makan apa ya Yang mendidik anak siapa Mendidik anak adalah Taufik dari Allah SWT Ini kita berusaha Ketakutan-ketakutan semacam itu harus kita nasihati, kita nasihati. Ya. Demikian Wallahu Taala Alami Asyhab, -so Wallahu Taala Alami Asyhab. -so ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya menjadi seorang uh, Muslim yang baik, yang terbaik. Ya. Dan juga kalau ibu-ibu menjadi seorang Muslimah yang baik, diantaranya adalah dengan dua sifat ini. Dua sifat yang lainnya akan kita bahas insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang apabila Allah menghendaki adanya pertemuan di waktu yang akan datang. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل ان donasi anda